Dera pemerintah Indonesia optimis realisasi investasi kuartal pertama tahun ini bisa naik 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski tahun 2013 ini dinilai sebagai tahun politik, kinerja investasi tahun ini diharapkan masih akan menunjukkan pertumbuhan, apalagi ada beberapa investasi yang tertunda yang seharusnya terjadi tahun 2012 lalu. Lantas, adakah hambatan investasi baru yang mungkin terjadi di tahun ini? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan... Dengan Ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Uh, Tetap ya, hal yang saya sebutnya klasik, yang pertama itu infrastruktur. Ya ini yang saya kira kita harus kita harus ngakuin lah bahwa bahwa masih ada persoalan di sini gitu, walaupun kita coba untuk menyelesaikan, tetapi infrastruktur itu masih soal. Jadi kalau jalanan ada Labungannya baik Listriknya baik Itu investor akan Realisasinya bisa jauh lebih tinggi Yang kedua adalah perizinan ya, Perizinan ini Yang kadang-kadang Yang jadi soal sama orang Itu adalah kepastian Anda datang ke sini Dibilangnya begini Suruh balik lagi Begini Terus kemudian Anda nggak tahu di mana Informasinya nggak jelas Itu sebabnya Ini saya terus terang aja misalnya Kita tuh Kalau udah berhubungan Dengan birokrasi Seringkali kita harus Jadi orang yang religius gitu Kenapa? Karena sekali kita berhubungan Dengan birokrasi Harus banyak sekali doanya Karena kita nggak tahu Nasib kita gitu Kita masukin Surat izin kita nggak tahu itu nanti bakal diurus atau nggak Jadi kita harus doa keras-keras Dengan pertolongan Tuhan mudah-mudahan selesai gitu Karena kita nggak bisa rely dalam birokrasinya Itu saya menyadari itu Dan saya nggak nutup-nutupin bahwa itu ada Itu sebabnya BKPM membuat sebuah program yang namanya online tracking system Jadi kalau Anda apply izin itu diberikan PIN Kemudian melalui handphone, melalui iPad atau apa aja Anda bisa cek dokumen Anda itu ada di meja mana Nah, kalau Anda tahu, Anda tahu stack-nya di sini. Kemudian Anda bisa lihat, udah tiga hari ini nggak geser-geser mejanya. Kita ada punya biro tempat untuk pengaduan. Anda ngadu ke situ. Ini nggak jalan. Dengan begitu, proses monitoringnya dilakukan hmm. oleh si investor. Monitoringnya dilakukan oleh investor. Kan ada pressure untuk orang di kantor saya, hmm. supaya kerja sesuai dengan itu. Nah, sistem ini sudah mulai kita jalankan kira-kira satu setengah bulan lalu. Tentu gak, belum sempurna, karena masih proyek trial. Pasti ada salahnya juga orang... Belajar uh, adjustment-nya pasti terjadi. ya Itu nggak bisa terhindarkan. Tapi kita coba untuk seperti itu. Dan kira-kira beberapa minggu lalu di dalam pertemuan di REI itu Presiden memberikan instruksi bahwa akan dibentuk monitoring system. Yang disebut monitoring system sebetulnya dan uh, kita di BKPM diperintahkan untuk mempersiapkan adalah sistem yang sama tapi diberlakukan juga untuk instansi lain, daerah. Jadi dengan begitu nanti tentu ini nggak bisa segera. Nanti di masa depan orang investor kalau dia ngurus izin, dia bisa lihat dari handphonenya, oh surat saya udah ada di meja sini gitu. Dengan begini, Anda bisa lebih pasti deh. Kalau nggak, ya itu tadi saya bilang. Kalau kita berhubungan dengan birokrasi itu kita berangkat dari rumah udah harus doa kenceng-kenceng. Karena bayangan kita, kita pasti akan dipingpong, dipermainkan informasinya nggak tahu gitu. Kemudian yang sederhana, ada kok yang cara yang bisa dilakuin. Ini sekarang saya lagi coba perbaiki website-nya BKPM ya. untuk yang disebut sebagai investment for dummies. Jadi Anda kalau apply itu dikasih tahu dokumennya ini, cara ngisinya begini. Dengan begitu prosesnya dokumennya pasti di Anda enggak dispute lagi. Ini loh, terus orang yang bilang bukan ini dokumennya. Ini kan kadang-kadang kadang-kadang yang lama itu bukan proses ketika dokumen sudah masuk, ketika dokumennya belum masuk karena enggak tahu persyaratannya apa aja. Enggak enggak hanya investasi deh. Pajak juga kan kadang-kadang orang suka bingung isi SPT. Demikian Katib Basri, saya Geri Sadewa.